Assalamualaikum sederlun berita pagi edisi hari ini Senin 15 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Kunjungan pasien yang mengalami gangguan jiwa cukup tinggi di RSU Tegu Sikditi Rosigli Pembangunan gedung Min Kutablang belum ada kejelasan Maling bertato di tembak polisi Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM Berita pagi itu juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Roxmawe, Radio Lawa 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Ini berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit Umum Tengku Sikditi Rosigli, Dr. Khairiyadi mengatakan bahwa saat ini kunjungan pasien yang mengalami gangguan jiwa cukup tinggi di RSU Tengku Sikditi Rosigli. Berdasarkan data RSU Tengku Sikditi Rosigli, pasien gangguan jiwa yang berobat jalan mencapai 60 hingga 90 orang per hari. Padahal sebelumnya jumlah kunjungan pasien gangguan jiwa pada Juni 2017 hanya 25 hingga 30 pasien per hari. Khair satu-satunya dokter spesialis jiwa RSU Tengkusiditi sigli menyebut, penderita gangguan jiwa yang berobat di rumah sakit tersebut saat ini rata-rata berusia produktif 20 hingga 40 tahun. Penyebabnya diduga akibat beban ekonomi, di mana kebutuhan hidup tidak seimbang dengan pencapaian yang diinginkan. Tak hanya itu, faktor lain seperti akibat pengaruh narkoba juga menjadi penyebab utama. Uderlun pembangunan kembali gedung madrasa iptidaiyah negeri Kutablang Loksmawe Sampai sekarang belum ada kejelasan. Sehubungan dalam DIPA kantor Kementerian Agama Kota Loksmawe 2018 ini Tidak tersedia dana untuk membangun kembali gedung yang terbakar Pada Rabu 20 September 2017 tersebut. Sedangkan kondisi dua ruangan di lantai satu yang tersisa saat ini mulai bocor, Maka bila hujan akan sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Kepala Minku Tablang Husni Kasim mengatakan pada akhir 2017 lalu, pihaknya memang telah mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Agama. Dalam rapat tersebut, pihaknya pun mengusulkan pembangunan gedung baru mencakup 10 ruang belajar, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang UKS dengan nilai 4,4 miliar rupiah. Namun saja hingga saat ini pihaknya belum mendapat kepastian terhadap proses pembangunan gedung kembali. Zdarlun seorang pencuri tertangkap basa ketika beraksi di perumahan Taman Setiabudi Indah. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena ketika dilakukan pengembangan berupaya melarikan diri. Irwanto alias Bodong diringku di pintu masuk keluar perumahan Tasbih Kamis lalu. Petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor dan laptop. Oleh sekuriti, tersangka yang tubuhnya dipenuhi tato tersebut diserahkan ke Polsek Medan Sunggal. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wira Prayatna mengatakan dari pemeriksaan diketahui tersangka sudah beberapa kali melakukan pencurian sehingga dilakukan pengembangan. Sudah lunu jandras berpetir disertai angin kencang melanda sebul salam minggu sore. Bahkan angin kencang membuat pohon yang berada di Jalan Nasional Sebul Salam Tapak Tuan, tepatnya di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, tumbang hingga menutupi badan jalan dan menimpa kabel listrik.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 Hingga kini Kota Sabu masih diwarnai hujan dan kilat disertai gemuruh petir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sebelumnya mantan wakil gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, Kendurian diselenggarakan masyarakat di Aceh merupakan salah satu forum penyelesaian konflik antarwarga. Muhammad Nazar saat berbicara pada peringatan maulid Nabi Muhammad Wasallam yang diselenggarakan warga Aceh di Taman Iskandar Muda, Cabang Manggarai, Jakarta Sabtu malam mengatakan, jika kemudian di Aceh begitu banyak kenduri, hal tersebut ada maknanya bukan sekedar makan, melainkan sebagai forum penyelesaian konflik warga. Dengan hadir pada acara kenduri mereka dapat bersilaturahmi dan saling kenal. Disebutkannya juga kenduri berdampak kepada sosial yakni sebagai peredam konflik. Sudahlun sebanyak dua unit rumah berkonstruksi kayu di desa Hagu Barat Laut, kecamatan Banda Sakti Loksemawe, Minggu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun harta benda milik penghuni kedua rumah Ludes terbakar. Kedua rumah yang terbakar dihuni Ridwan Ibrahim bersama lima anggota keluarganya dan anggota rumah Safrizal yang dihuni bersama dua anggota keluarganya. Ketua Tagana Loksemawe, Sam Sulbari mengatakan, sejauh ini penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. Menurutnya, untuk proses pemadaman api berlangsung sekitar satu jam melibatkan pemadam kebakaran dari Pemko Loksemawe dan Pemkap Aceh Utara. Sudarlun Senator Aceh Sudirman atau Haji Umar mengaku mendapat informasi adanya dua warga asal Aceh yang ditangkap kepolisian di Raja Malaysia Haji Umar mengatakan pihaknya masih menelusuri informasi detail tentang keberadaan kedua warga tersebut Informasi awal diperolehnya menyebutkan dua warga Aceh telah ditangkap di tempat terpisah di negeri jiran yakni M. Afzal asal pesangan Kabupaten Biren dan Said Fabdal asal mutiara Kabupaten Pidi Menurut senator asal Aceh ini, ia mendapatkan kabar tersebut dari pihak keluarga yang meminta dibantu komunikasi dan koordinasi terkait nasib kedua warga Aceh itu. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Haji Umar melakukan kontak dan koordinasi dengan beberapa pihak, antara lain BP3TKI, Dinas Sosial Aceh, dan KBRI. M. Afzal yang bekerja sebagai mekanik ditangkap di Teluk Panglima Garang, Selangor pada 21 September 2017 dengan alasan yang belum diketahui. Sementara Said Babdal bekerja sebagai penjual buah ditangkap di Rawang Sungai Buloh, Selangor dan berdasarkan informasi ditahan di penjara Kajang, Malaysia sejak 4 November 2017.